Rasulullah Nabi ba'da. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. <tuh> Ikut liman jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini kembali kita bisa berkumpul, bersilaturahim dan mengisi waktu luang kita untuk mencats kembali energi spiritualitas kita agar mampu menopang begitu besarnya amanah yang kita lalui sepanjang hari Dan tentu semakin kuatnya akar kita, yakni spiritualitas kita Maka kita mampu menjalani setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab dan amanah dengan kokohnya Itulah kenapa Al-Quran memberikan permisalan dengan kalimat Alam taro kaifa darabalum aslan taybantas syajardin taylah asluhka dituwa faruahatik sama. Tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah memberi perumpamaan sebuah kalim sebuah kalimat yang baik, iaitu seorang mukmin seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu cirinya dua, akarnya menghujam ke bumi, dahannya menjulang ke langit. Maka setiap mukmin yang memiliki banyak amanah, mulai sebagai karyawan, mulai sebagai ayah, sebagai suami, anggota masyarakat, pengurus parpol dan banyak sekali peran, itulah dahan yang selalu menjulang. Dan telat akan tumbang Kalau akarnya segitu gitu aja Jangan sampai kita Menjadi pribadi yang Dahannya beringin akarnya toge Sehingga Begitu masalah datang Stres depresi Anak berulah langsung bingung Berujar bagaimana lakukan Akhirnya datang ke dukun ya Ke kanjeng kanjeng itu Dan sebagainya Ya, Sekarang dukun itu Bahasanya udah keren Orang gak ada yang terang-terangan dukun Tapi namanya penasehat spiritual Dan ini yang kadang-kadang Membuat akhirnya Kita lupa bahwa Sumber kekuatan berasal dari mana? Minallah Dari Allah Untuk itulah kenapa Semakin seringnya kita mendapatkan Jabatan amanah atau peran Maka harus dibarengi dengan Semakin kokohnya akar Spiritualitas kita dan itulah yang disebut pokoknya baik Ikhwat iman Kali ini kajian kita sesuai dengan jadwal setiap selasa di pekan pertama tiap bulan Kita membahas tema terkait dengan al ubuah Wal-Umumah Al-Islamiyah Pendidikan keayahan dan keibuan dari sudut pandang Islam atau yang dikenal dengan Islamic Parenting kita belajar kembali bersama-sama bagaimana sejatinya menjalankan peran sebagai orang tua. Agar jangan sampai kita melakukan malapraktek dalam pola asuh kita. Anak-anak yang rusak saat ini bisa jadi adalah anak yang bermula dari kesalahan pola asuh dari orang tuanya. Dan inilah yang sejatinya kita pelajari. Dan ternyata tema hari ini kita mengulang atau melanjutkan kajian sebelumnya Bagaimana menjadi orang tua teladan bagi anak Like parents like children Yaitu berupaya untuk menjadi teladan bagi anak Kenapa demikian? Karena sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam Buat siapa saja khususnya para orang tua Khususnya para guru dan pendidik Agar jangan banyak omong tapi enggak ngerjain. Ya ayualladina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Kaburun maqtad indallahi an takuluna ma la taf'alun. Hai hey, orang-orang beriman. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Ngomong doang tapi enggak ngerjain. Maka Allah mengancam dengan kalimat kaburun maqtad. Amat besar kebencian di sisi Allah Bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan Maka disinilah kita belajar Ilmu parenting sejatinya bukan ilmu untuk anak Ilmu parenting sejatinya adalah ilmu untuk orang tua Agar menjadi pribadi yang baik Agar berusaha menjadi teladan yang baik Sebab teladan itu sejatinya adalah nasihat yang paling nyentil dalam diri anak Tidak perlu banyak kata sebab begitu banyak anak yang diomongin sama yang dilihat itu beda. Ayahnya bilang jangan ngerokok tapi sambil megang puntung rokok Di dicepit jadinya. Awat ya jangan ngerokok nanti papa sundul. Bagaimana mungkin anak tidak merokok kalau melihat teladannya justru melakukan apa yang dia larang. Begitu banyak ibu atau bapak yang mengatakan sabar tapi tidak sabar. Ya sabar. Ya Jadi sambil nyubit Anaknya dia suruh sabar Tapi bapaknya gak sabar Sehingga anak-anak sekarang belajar Dia nyubit adanya sabar deh. Kenapa? Aku disuruh sabar Jadi kamu juga sabar Jadilah sabar itu dengan pola Yang diperoleh dari mana? Dari apa yang dia lihat Dari sinilah ternyata Sebagian besar kita Sering banget ikut kajian-kajian Tentang ilmu parenting Seminar-seminar di Lakukan tapi lupa bahwa inti dari parenting adalah perbaikan kualitas diri Makanya saya ingat ada seorang ibu Jamaah saya rutin ikut kajian Hampir setiap kajian datang nah Tapi dia punya masalah Dia cerita dia punya anak dua Dua-duanya perempuan ya Yang pertama sudah berumur kurang lebih kelas 2 SD Ibu ini cerita kalau udah marah dia tiba-tiba udah enggak tahu gimana menyikapi anaknya, dia enggak segan-segan jatohin anaknya di lantai 2 lewat tangga ke lantai 1. Dentum, dentum, dentum. Didorong anaknya kalau udah kesel Ya, anaknya luka. Dan dia pun nangis si ibu ini, tapi dia juga bingung. Kok enggak tahu juga saya memang begitu, Ustaz. Ternyata apa yang terjadi? Dirinya sendiri tidak mampu mengontrol dirinya. Ternyata dia hanya fokus supaya anaknya berubah, tapi dia sendiri ternyata punya sampah dari masa lalu, dari pola aku yang salah. Dari sinilah kita belajar bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu parenting. Ilmu parenting adalah ilmu untuk perbaikan kualitas kita sebagai pribadi, yaitu sebagai suami, ataupun sebagai ayah, atau sebagai istri, atau juga sebagai seorang ibu. Ya. Dari sini anak akan belajar bagaimana melihat dari sosok yang dilihatnya setiap hari. Maka kita lihat dampak dari apa yang disebut dengan kuatul taqdir, daya pengaruh, daya pengaruh itu lihat dari teladan. Ya suatu hari Hasan Al Basri, salah satu ulama terkenal di zamannya, beliau suatu hari didatangi oleh seorang budak, budak yang dikenal Zaman itu masih ada perbudakan, maka budak ini mendatangi Hasan Al Basri. Ceritanya dia mau request, ya request materi ceramah. Apa dia bilang, Syekh nanti tolong kalau ada khutbah Jumat, saya mohon anda menasihati para majikan untuk bebaskan budak. Budak udah harusnya udah nggak ada lagi, udah nggak ada zaman perbudakan nih, saya masih dibudak. Beberapa kawan saya dibudak, menjadi budak. Maka Atal al-Basri menyanggupi Sambil bilang Insyaallah. Allah Maka ditunggulah hari yang ditunggu Yaitu hari Jumat Pas khutbah Jumat apa yang sampaikan Atal al-Basri Bukan pembebasan budak Dia malah temanya tentang kesabaran Disampaikan Bagaimana sabar menghadapi Kepahitan hidup Budak ini berpikirlah Perasaan requested pembebasan budak Ini malah buat saya suruh sabar Wah kayaknya ini gak pro rakyat Gitu ini ulama enggak pro rakyat, dia pro kalangan penguasa nih. Dia request lagi habis Jumatan diminta, dijanjikan lagi insyaallah. Tapi ditunggu Jumat depan sama temanya masih diputar yang lain. Maka akhirnya hilanglah harapannya. Dia berpikir mungkin ini bukan hak saya sebagai orang budak untuk minta pembebasan kepada seorang ulama yang terkenal zaman itu. Hari berganti hari sampai kurang lebih 6 bulan, Asal Abbasri pun akhirnya ceramah di suatu hari Jumat, Khutbahnya tentang pembebasan budak. Dan hampir semua majikan milik budak itu pun semangat membebaskan budaknya karena dalil-dalil yang beliau sampaikan dengan begitu akuratnya dan mereka semua percaya dan membebaskan budaknya. Maka budak itu pun dibebaskan, tapi dia heran. Dia heran kenapa? Perasaannya ceramah di request udah 6 bulan yang lalu. Kenapa baru sekarang? Maka dia pun bertanya kepada Imam Hasan al-Basri Apa kata Imam Hassan al-Basri Al ketika dikomplain? Belum dihilang, ketahuilah pulang Saat engkau dulu meminta aku membuatkan budak Demi Allah, saya belum pernah melakukan itu Karena memang tidak punya budak Saya tidak punya budak sama sekali Makanya saya mikir bagaimana caranya saya memberi dulu Maka hampir setiap dari izki saya, saya tabung saya tabung, saya tabung, saya tabung. Persis ketika dua minggu lalu uangnya terkumpul. Saya nanya harga saya orang muda berapa? Sekian dinar. Saya belikan itu. Kemudian saya pakai selama sehari. Di sore harinya saya bebaskan dia. Ya. Ya, saya debatkan dia dan setelah itulah dia pun bercerita kepada orang-orang. Kalau saya dibebaskan oleh Atma Abad Barulah setelah itu saya membuatkan berceramah tentang pembebasan budak. Kenapa? Karena saya tidak mau mengucapkan sesuatu yang tidak saya kerjakan. Maka sinilah kenapa pentingnya kita memahami sebagian besar anak. Bisa jadi meniru dari apa yang dilihat dari kita. Anak itu cermin. Jadi kalau dibilang, kamu tuh gak sabaran banget. Mungkin karena kita gak sabar. Sebagaimana saya sering diskusi sama istri saya. Kalau ngeliat anak perempuan yang ngambek. Mengat, Ih kok kamu gitu banget ngambek. Saya bilang, bisa jadi itu kita. Maksudnya istri saya gitu, bisa jadi itu kamu. Bisa jadi itu kita. Kenapa? Karena kita sedang dipertontonkan oleh anak kita. Karena, <gak> karena dia belajar dari orang terdekatnya. Dari sinilah kenapa ketika kita berada di rumah... Prinsip dasar dalam mendidik adalah kekitaan, bukan kekamuan atau keandaan. Dimana dalam penerapan aturan, seringkali orang tua hilang. Yang diatur anak, maka orang tua gak diatur. Selalu dibilang, kaliannya harus rajin belajar. Tadi bapaknya perasaan gak pernah tuh baca buku. Kaliannya harus rajin sholat, perasaan bapaknya juga gak pernah sholat. Kalian harus rajin, memang hafal Al-Quran. Anaknya ditargetin hafal Qur'an. Tapi bapaknya siap ditanya, udah justru berapa pak? Justru itu ustaz, jawabannya justru itu. Ini kita lagi belajar ini, justru itu. Nah bagaimana anak bisa belajar? Karena polanya selalu keadaan, bukan kekitaan. Membuat aturan anak yang dicucer, wajar. Banyak anak-anak sekarang ditanya, saya karena dulu kan keluar remaja, saya nanya sama anak, -anak sekarang. Kenapa sih pengen buru-buru gede? Jawabannya simpel, karena pengen buru-buru melanggar aturan. Anak-anak sekarang pengen buru-buru gede itu bukan karena apa-apa. Karena buru-buru melanggar aturan. Bagi mereka aturan itu buat bocah. Anak-anak itu full dengan aturan. Wajib tidur siang, makan sarapan pagi. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Gila orang tua, tau-tau ngelalu. Ya, yeah, papa, papa makan milsan. Ya, yeah, mama tuh lihat aja tuh. Minum ekstrim, giliran kita gak boleh. Maka di sinilah anak akhirnya tidak memahami apa itu konsep aturan, sebab aturan itu untuk kami para anak-anak, orang tua nggak kenal aturan. Ya, Sering kali ada seorang anak membaca cerita di aturan di rumahnya itu kalau lagi makan bareng nggak boleh pakai gadget. Ya kalau makan bareng gadget tinggalin. Tapi begitu mereka nggak pakai gadget, tiba-tiba papanya nerima teleponin, diangkat tak gunak nih proyek 5M. Mudah sekali hanya karena proyek 5M anak disuruh maklum ada juga seorang anak dari anak seorang da'iyah anak ustazah dia komplain ibunya menerapkan aturan gimana di rumah ini anak wanita anaknya kebetulan anak ustazah ini 5 wanita semua anak wanita harus ada di rumah minimal jam 7 malam maksimal jam 7 malam gak boleh lewat kenapa? malu wanita tuh harus ada di rumah jangan keluar malam-malam Dilalahnya Ustazah ini tiba-tiba suatu hari pulangnya jam 8 malam. Kemudian ketika dikompen sama anak jawabannya apa? Eh Umi Ustazah. Banyak yang curhat. Ya, banyak masalah umat yang harus diberesin. Jadi makanya sampai jam 8 malam. Apa komentar anaknya? Eh giliran dia saja. Gampang cari alasan. Apa salahnya kita untuk mengatakan Umi salah, Adik salah, Papa salah. Papa mohon banget, Papa dimaafkan Kalau Papa dihukum silahkan deh Apa hukuman buat Papa Tapi jangan lakukan, Papa berjanji gak akan lakukan lagi Karena itulah anak mengakui Memang tidak ada orang tua yang sempurna Demi Allah Tidak ada satu pun orang tua yang sempurna Tapi yang dilihat anak adalah orang tua Yang mau memperbaiki kesalahannya Orang tua yang mau belajar memperbaiki Dan mereka pun mau memperbaiki Karena tahu kita bukan malaikat Begitu juga anak kita Maka belajarlah untuk bagaimana ketika kita salah kita maaf. Tidak ada salahnya kita bilang ayah salah dan anak pun belajar bahwa ortu yang mengakui kesalahan menjadi jembatan buat anak pun mengakui kesalahan dan perbaikinya. Tapi ortu yang selalu mencari 1001 alasan membenarkan eh kita lebih tua lebih tahu ini justru menjadi sebuah benteng pertahanan anak suatu saat ketika mereka melakukan kesalahan. Maka itulah kenapa mari kita belajar bagaimana Al-Qur'an memberikan contoh para ayah teladan di mana perbaikan yang mereka lakukan bermula dari perbaikan dirinya. Salah satu ayah yang disebutkan Al-Qur'an sebagai contoh ayah terbaik di mana keturunannya menjadi keturunan terbaik yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihis imam muwahhidin, khalilur rahman, gelarnya banyak. Ya Allah sebutkan innallaha tafa adam wa nuh wa ala ibrahim wa ala imran alal alamin Allah memilihmu ya memilih Adam maaf Allah memilih Adam memilih Nuh memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Ibran atas segala umat Ada di sini keluarga Ibrahim yaitu Ibrahim sebagai sosok ayah beliau sungguh teladan kita apa saja yang patut kita teladani dari sosok seorang ayah yang ditularkan kepada anaknya? Yang pertama, teladan dalam hal akidah. Disinilah Ibrahim memberi contoh bagaimana dalam urusan akidah beliau sangat keras dan tegas. Tidak ada pandang bulunya. Bahkan sebelum beliau ditugaskan, ya, bahkan maaf, sebelum beliau menikah. Memiliki keluarga satu-satunya Muslim di zaman itu, ketika berhadapan Raja Namrud ber mampu berani untuk menghancurkan berhala-berhala di zamannya. Makanya dalam doanya beliau selalu menyebut dirinya. Perhatikan doanya: Robi Jalhazal Balada Aminah Wajdulni Wabaniya An Nabul Asnam Ya Tuanku. Jadikanlah negeri ini yaitu Mekah, negeri yang aman dan jauhkanlah aku. Dia tidak bilang anaknya, dirinya dulu. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar jangan sampai menyembah berhala. Dimulai dari dirinya, Ibrahim mencontoh. Waktu mulai banyaknya patung-patung yang dipasang oleh Raja Namusat itu dihancurkan sama dia. Dan itu menjadi pelopor tegaknya tawhid. Maka anaknya pun yang namanya Ismail itu pun meniru bagaimana contoh dari ayahnya dalam hal ketauhidan tidak pernah menolak perintah Allah mau disembelih silakan dan tidak ada satu pun keturunannya akhirnya belajar menyembah berhala tidak ada dari sini ternyata kita bisa belajar orang tua yang masih tidak yakin tauhidnya kepada Allah kalau ada masalah kelihatan tuh... anak yang lihat Papa tu kalau ada masalah datangnya ke mana? Wah datangnya ke Kanjeng Dimas, datangnya ke Dufun, datang ke ini. Anak juga belajar. Oh, uh oh, papa tu kalau dah kagum sama Emu lebay. Oh sampai gantungan kunci, sepatu sampai stempel di jedanya Emu yang sampai kaosnya semuanya. Bagaimana mungkin anak belajar tentang konsep tauhid kalau ternyata kekaguman ditawarkan ortu kepada anak di luar Allah? Sebab ketahuilah awal mula penyimpangan Tauhid bermula dari kegaguman yang berlebihan. Tauhid itu bermula dari kegaguman yang berlebihan penyimpangannya. Inilah dialami oleh kaum Nuh AS. Dimana mereka kaum yang mula-mula Tauhid menyembah Allah tiba-tiba memiliki patung berhala. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. وَلَا تَدَرُونَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدَرُونَ وَضَّى وَلَا سُوَىٰ apa kata mereka kepada kaumnya Kepada teman-teman mereka Jangan sekali kalian tinggalkan sesembahan kalian Jangan kalian tinggalkan sesembahan Kepada Wad Kepada Suwak Kepada Yagud Kepada Ya'ub Kepada Nasr Lima sesembahan mereka Jadi kaum Nabi Nuh itu punya patung Sesembahan lima Lima sesembahan ini Dalam tafsir ilmu kasi jelaskan Lima patungnya Sesembahan kaum Nabi Nuh, dulunya orang soleh. Dulunya orang alim yang sangat baik amalnya, sangat lurus agamanya. Namun ketika mereka meninggal, jadi lima orang soleh meninggal. Mereka baik, mereka lurus, mereka mengajak umat kepada yang nama Tawis. Begitu mereka meninggal, iblis menggoda, menyamar. Langsung dalam wujud manusia mengatakan. Begitu orang menangis berurai air mata. Kenapa kamu menangis? Bulan baik banget dia mendimbing kami kepada kebaikan. Oh. Kalau kamu begitu. Kamu cinta sama dia. Cinta. Kalau cinta kenanglah dia dalam kehidupan kalian. Bagaimana kami mengenangnya? Gambar mukanya. Gambar wajahnya. Supaya jangan lupa. Oh begitu. Mulailah mereka setiap rumah menggambar wajah orang soleh. Awalnya gak ada masalah Diingat wahai wat, wais, wat. Begitu Iblis mulai memisiki Kalau cuma gambar doang itu mah gak biasa Itu mah biasa Kalian harus bikin yang lebih mirip apa Gambar patungnya tiga dimensi Bukan gambar, bikin patungnya Tiga dimensi Dari gambar Mulai mereka belajar bikin patungnya orang sole Ini ingat orang sole nya salah Tapi kaumnya Mengaguminya lebay dibikin patungnya. Wah. Mulai setiap hari memandang patungnya, kemudian mereka berdoa. Awalnya masih, "Ya Allah, kami berikan rezeki dari berikan kami rezeki, Allah." Iblis membisiki, "Enggak malu ada orang saleh yang di sebelahmu masih minta sama Allah. Birokrasinya yang benar minta ke mereka dulu supaya bukan ke Allah." Oh begitu, <tuh> iya, baru mulai Wahai waad, tolong minta ke Allah Supaya kami dapat rezeki. Wahai suwa, begitu Akhirnya anak cucunya dengerinnya bukan lagi ke Allah Wahai waad, berikan rezeki. Wahai suwa, berikan rezeki. Inilah awal mula penyimpangan kaum Nabi Nuh Ingat, kagumnya lebay Sama siapa? Amarah soleh Kalau sama orang soleh aja lebay aja Bisa celaka akidah kita Apalagi yang jelas-jelas salah yang menista agama lebay, Sampai bela mati-matian lebay. Perhatikan, sudah nggak ada agama, maaf itu. Tau di mana? Agama itu apa yang kita bela? Jelas-jelas menginap isi Al Quran dibela. Nah ini perhatikan ngaco nya ini. Ya kalau saya nggak usah berdebat dalil apa yang kamu bela, itulah agama kita. Makanya nggak usah perdebatan. Tapi itu ulama-ulama ada yang ngomongnya kasar di hari ini. Ada ulama karakternya, ada yang kasar. Tapi perhatikan. Al-arwahul jumnu lumujanada. Roh manusia itu seperti tentara baris berbaris. Maksudnya apa? Mereka ngumpul berdasarkan jiwa-jiwa mereka. Jiwa-jiwa pembela Al-Quran. saling ngumpul bersama jiwa-jiwa pembela Al-Quran. Walaupun karakternya ada keras, ada yang ini bacok dan sebagainya. Ya Umar kayak gitu. Ada juga lembut kayak Wisman. Tapi jiwanya sama. Tapi ada, makanya lihat ikut barisan mana saya sih? Kalau ditanya ngapain sih ikut orang-orang yang suka menghancurkan kebaikannya? Ya ri. Saya malu ikut barisan yang suka mabuk, barisan yang suka telanjang malam-malam, barisan yang suka perpek yang jiwa hilang, enggak, enggak, enggak, enggak nyambung. Maaf, jiwa enggak bisa bohong. Maka perhatikan lihat jiwa kita, kepada siapa kita membela lihat itu. Maka itulah agama kita. Nah, perhatikan, Kalau sama orang soleh saja Kita tidak boleh lebay Apalagi sama yang bukan orang soleh Jelas-jelas menghina agama Allah Maka perhatikan di mana iman kita Teladan dalam hal akidah Jadilah ordu yang menunjukkan itu Makanya momen-momen seperti ini Momen akidah, momen tauhid, Ngomong sama anak Hati papa sakit gak? Demi Allah ini bukan masalah mau demo tanggal empat nggak usah, itu gak usah sedikitin, itu masalah teknis. Tapi tunjukkan pembelaan, tunjukkan pembelaan sama agama, momen sama anak, anak ngelihat papahnya aja sampai mikirin, nggak bisa demo transfer uang, buat apa? Bantu, kalau nggak bisa doain, nggak usah kasih makin, nggak usah gembos gembosin deh, nggak usah berpikir bahwa itu apa nggak usah, nanti ngomong belakang demo hukumnya haram belakang main dulu. Itu sifat-sifatnya lah Pian enggak mau menang enggak tepat sakit hati. Menyakiti umat Islam tuh satu-satunya lagi berjuang malah gembosin. Nanti aja kalau mau itu lagi orang lagi bersatu nih ini momen kita bersatu, bersatu aja dulu. Kita sepakat bahwa Al-Qur'an jangan ada hina. Enggak usah main lucur lu ayo hukumnya di Sumatera dananya. Iya betul. Kalau masalah lagi lah enggak usah diperdebatkan dulu deh. Yang paling penting sepakat nggak kalau ada yang menghina Al-Quran itu kita lawan. Sepakat ya udah. Kalau nggak mampu ya udah doakan. Kalau nggak mampu ya sih Kalau nggak setuju ya udah bantu dengan cara yang lain. cari cara lain. Misalnya lobby lewat tingkat tinggi, datengin presidennya silahkan. Tapi dilihat oleh anak kita inilah salah satu bentuk pengajaran. Maka anak akan merekam setiap tindak tanduk kita dalam hal akidah. Orang tua yang kesungguhannya dalam hal ini menunjukkan keberpihakan kepada Allah dan Rasulnya memberi pengaruh luar biasa pada pendidikan anak-anak. Walaupun teknisnya tentu berbeda masing-masing orang tua baik, ini teladan dalam hal akidah. Yang kedua, teladan dalam hal ibadah. Kalau kita lihat Ibrahim dalam doanya saja selalu menyebut dirinya dalam hal ibadah, "Rabbi j'alni muqimash sholati" Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a perhatikan doanya ya tuhan jadikanlah aku apakah dia bilang jadikanlah anaknya dia tidak jadikanlah aku dan anak cucuku <coughs> dia bilangnya aku dirinya dulu aku dan orang-orang yang tetap mendirikan salat maka perhatikan para ayah khususnya di sini menjadi teladan dalam urusan ibadah anak melihat bapaknya semangat banget Kalau ke masjid insyaallah Bapanya kalau urusan ibadah enggak tanggung-tanggung, makanya Ibrahim ini contoh yang ditiru oleh anaknya lihat. Waktu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tumpah, saat Allah memerintahkan hukum khitan, ya itu mahitan, Sebagai ulama mengatakan khitan bagi lagi itu wajib. Ya. Jumhur ulama mengatakan wajib. Maka waktu turun perintah khitan kepada Ibrahim apa lakukan Ibrahim? Langsung diambil kapak, langsung dipotong ujung malunya berdarah padahal teknisnya belum diturunin Maula. Jadi Allah cuma ngasih tahu bagaitan itu wajib Padahal ayat teknis caranya itu belum diturunin. Ini kan baru curu aja, baru teknis, langsung dipotong berdarah, ditegur sama Allah. Kenapa main potong aja? Ya enggak tunggu instruksi caranya itu ada caranya, udah udah geng, udah alat. Nah ini jawabannya Ibrahim kepada Allah. Ya Allah, aku enggak suka kalau perintah engkau aku tunda-tunda. Jawabannya Ibrahim menunjukkan bahawa dia dalam urutan ibadah. Tidak ya tunda-tunda. Ya Allah, karena engkau merintahkan untuk itu, aku tidak tunda-tunda. Maka ini juga yang diteladani oleh anaknya. Waktu Allah merintahkan Ibrahim, menyebeli anaknya, maka dia pun langsung ngomong sama anaknya. Apa kata Ibrahim kepada anaknya? Ini arah fin manah min anni azbau, karena ayat Allah menyembelihmu. emuh. Fanggur, bagaimana pendapatmu? karena Ismail melihat bapaknya itu kalau sudah suruh Allah enggak pernah nunda-nunda, maka jawaban dia juga enggak nunda-nunda. Apakah Ismail menjawab, "Entar dulu ya, entar dulu ya ayah, boleh enggak istikharah dulu dua hari?" Ternyata Ismail itu enggak bilang gitu sama Ibrahim. "Boleh enggak ya, ini kan mau disembelih ini? Boleh enggak saya istikharah dulu tiga hari ya?" Ini memantapkan hati gitu supaya mantap mau disembelih. Ternyata karena dia lihat bapaknya aja tuh kalau sudah urusan Allah enggak menunda-tunda, maka dia bilang apa? "If anbatuk maran." Saya satunya judul ini, InsyaAllah menasubu dia. Lakukan ya, lakukan ya. Mudah-mudahan kau dapat aku sebagai orang sahabat. Teladan dari Bapak memberi inspirasi kepada anak untuk apa? Dalam urusan ibadah, tidak ditunda-tunda. Maka Bapak yang kalau azan berkumandang masih asik nonton TV karena tayangan bola. Asa azan berkumandang, tidak bangun dari tidurnya. Anak juga belajar dari situ. Please, lihat diri dulu maka sebagian besar ilmu parenting ini nohoknya ke kita bukan ke anak kita yang belajar kalau kita udah baik anak gak ini juga berarti itulah cara Allah untuk menguji kita ya sebagaimana Nabi Nuh udah baik anaknya ternyata kafir ya itulah hidayah dari Allah Ya, hidayah Milik Allah. Ina jala takdi, ya, menahbubkan kamu kata Allah, enggak bisa memberi hidayah kepada orang kamu cintai. Wa laikin Allahayyadimayyasya. Tetapi Allah yang memberi kepada siapa yang diperintahki. Kita sudah perbaiki diri, bagus. Tapi anak kita enggak berubah juga. Itu hidayah sepenuhnya milik Allah. Tapi jelas perbaikan diri ini penting. Maka dalam urusan ibadah jadilah pelopor di rumah, ya, pelopor di rumah bahkan kalau bisa kualitas ibadah itu jangan sama dengan waktu kita masih bujang itu mubarak itu setiap anaknya nambah satu, sholat malamnya nambah dua rokaat. ya kenapa? karena dia terinspirasi ayat yang tadi saya baca kalau dahannya menjulang ke langit akarnya harus makin Nih, ini waktu dahannya cuma dua sholat malamnya dua rokaat ya, dahannya udah empat, masih dua dong. dahannya enam, masih dua lama-lama goyang Makanya kenapa setiap waktu amalan ibadah itu harus bertambah Akarnya harus makin cengkram ke bumi Supaya saat amanah banyak digoyang-goyangin makin kokoh Anak anak satu sama anak dua tingkat stresnya beda Anak tiga tambah lagi, anak empat tambah lagi Ini anak makin banyak makin turun ibadahnya Makin jarang baca Al-Quran makin susah untuk ikut kajian. Nah, inilah kenapa banyak ortu yang banyak anak stres. Karena dia lupa mendapatkan sumber kekuatan dari mana? Dari Allah. Perhatikan supaya kita menjadi orang tua yang dalam hal ibadah nih serius dan sungguh-sungguh. Yang ketiga dalam hal eh, yang ini yang kedua. Teladan dalam hal akidah, teladan dalam teladan dalam hal ibadah. Yang ketiga Bagaimana Allah mengajarkan teladanlah dalam melakukan amal saleh yang sifatnya jangka panjang, bahkan dikenang terus walaupun kita wafat. Dan ini diinspirasi dari mana? Doa yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Aqaf ayat al 15, khususnya ini bagi yang berumur 40 tahun ke atas nih. Nah, saya lihat di sini udah banyak nih muka-muka 40 tahun. Ya. Bukan 40 tahun itu udah jelas nih kalau hukum umur 40 tahun udah jangan mikirin diri lagi. Rasul itu diangkat jadi nabi umur 40 tahun, itu isyarat stop mikirin diri lagi, mikirin umat. Makanya doanya lihat di sini. Kalau udah umur 40 tahun jangan mikir, waduh nanti mau nambah rumah satu lagi di mana. Waduh, mau mikirin ini, lestiran ke ini, nanti mau masuk partai politik ini. Jangan. Umur 40 lihat doanya. Doa yang disampaikan Allah diajarkan Allah bagaimana kalau orang sudah umur 40 tahun. Di sini dijelaskan Rabbizni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa li walidayya wa amalan sholihan tardahu wa fi dzurriyyati. Perhatikan doanya. Apa kata Allah? Ini doa yang harus diucapkan ucapkan orang udah umur 40 tahun nih. Ya, dia ya Tuhanku. Berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu. mu Tuh. Kalau udah 40 tahun banyak-banyak tuh mensyukuri nikmat iya mulai gula sudah mulai naik kolesterol mulai naik tapi banyakin syukur jangan banyakin aduh sudah mulai susah nih. banyakin syukur karena ini kualitas keimanan ditentukan nih. umur 40 banyak syukur apa banyak ulang Nah, setelah itu apa yang dilajarkan an eh, nikmat yang telah kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang kau ridoi supaya di umur ini mulai berbuat kebajikan yang agar kau ridoi dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai anak cucu benzoati kalau udah umur 40 tahun pikirin amal yang kira-kira bisa diwariskan ke anak cucu apa uang enggak amal yang bisa diwariskan anak cucu pun prasasti amal. Contohnya apa? Wakaf musala, wakaf masjid, bikin pesantren. Karena ini prasasti amal. Kita wafat, anak melihat ini, nih pesantren bikin bapak gua, malu juga kalau gua enggak kelola. Mau enggak mau anak kita jadi kiai setelah kita wafat. Kenapa? Karena ada prasasti amal. Makanya enak tuh para kiai itu. Kaya-kaya terdahulu dia bikin prasasti amal Setelah dia wafat, anaknya mau gak mau Terbawa juga, karena ada contoh Konkret amal bapaknya Makanya kalau udah 40 tahun, hilangkan tuh mikirin Mau nambah fila, mau nambahin, Nambah ini, lakukan prasasti Amal, nulis buku ke kan? Kita wafat, nanti apa yang terjadi Buku itu jadi salah satu Inspirasi, wah bapak Saya dulu pernah nulis buku, walaupun Cuman buku nikah kan gitu ya itu bukan nulis, DKUA gitu ya Bapak saya bikin buku ini Saya juga ingin belajar antara ah, bapak Buku udah Ya Allah, bapak saya wakafin umu, e, Tanahnya yang 1500 Untuk dibangun pesantren Ya Allah, harus saya bantu Ya Allah, bapak saya wakafin Ini buat musholah Ya Allah, bapak saya bikin sekolah hmm. Para bapak-bapak ini penting kalau udah umur 40, udah jangan mikirin lagi nambah aset. Aset akhirat. Dan aset akhirat yang kita tambahin adalah yang berdampak kepada anak cucu. Perhatikan, begitu banyak besarnya amal soleh kita, bahkan mempengaruhi kualitas anak-anak kita, kalau kita beramalnya itu sudah pakai terastasi amal istilahnya. Yang anak melihat setelah kita lampat. Ini buktinya nih, bapak gue yang bangun. Sehingga punya motivasi, punya motivasi untuk apa meneruskan sejarah dari bapaknya, ya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh para bapak, oleh para ibu kalau udah umur 40, ya, yang punya tanah yang banyak, ya jangan mikir mau bakalan buat nanti dibagi-bagi warisan, rugi kalau saya. Di ya, mendingan dari sekarang ya wakafin. Wakafin untuk umat jelas. Setelah kita wafat ngalir terus dan anak cucu juga ngerasa manfaatnya. Ya, ada satu keluarga besar tuh di Lampung waktu saya berkunjung di sana, orang tuanya melaapan tanahnya di Lampung itu 10 hektar, Masya Allah luas banget. Diwakafkan untuk apa? Bikin sekolah. Dimana sekolah ini nggak boleh bayar. Ya, so, pokoknya sekolah ini dibangun. Ya untuk kemaslahatan buat masyarakat, masya Allah ini sungguh beruntung ya kalau ada orang tua yang seperti ini. Baik, yang tiga, yang keempat, Allah mengajarkan ya di dalam Al-Quran bagaimana seorang ayah teladan dalam upaya menjauhkan diri dari maksiat. Dan ini sampaikan dalam doanya Nabi Lot yang merupakan salah satu keluarga dari Ibrahim. Ya, Lut ini keponakannya Ibrahim Beliau berdakwah bertugas SK-nya di negeri Sodom Sekitar wilayah Jordan Kau nabi itu SK per wilayah ya, Maka ada nabi yang Tugaskan di palestin Ada nabi yang tugaskan di Sodom ada nabi, ada nabi yang tugaskan Di negeri yang lain Khusus yang namanya Lut Ini ditugaskan di wilayah Negeri yang daerah Jordan Negeri Sodom yang kita tahu Ya negeri ini akhirnya memberi sebuah uh, label kepada kaum yang melakukan peliwatan yaitu hubungan lelaki dengan lelaki dengan istilah sodomi ya apa yang dilakukan oleh dengan sodomi tapi perhatikan doanya Lut itu dimulai dengan dirinya dia apa doanya rabbijjini wa ahli mimma ya'malun ya tuhanku selamatkanlah aku jadi dia pun Memohon kepada Allah Walaupun Nabi bukan berarti Nabi ini insya Allah tidak akan berhati-hati Bukan Dia pun memberi inspirasi bahawa Jangan sampai saya ikut-ikutan Maka dia bilang Najini diri saya Tolong supaya jangan berbuat seperti Kaumnya Lut itu yang suka sama Laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan Wa ahli Barulah dia minta keluarganya Wa ahli mimma yakmalun Karena kalau kita lihat sejarah Kerusakan di zaman Nabi Lut itu luar biasa LGBT itu udah jadi tren Kalau yang gak LGBT malah dianggap aneh ya Bayangkan ya kalau sebuah kemaksiatan itu udah jadi tren Maka orang soleh itu yang lurus dianggap aneh Jadi kalau gak suka sesama jenis dianggap aneh Di zaman itu mereka kan kaum disebut kaum yang musrifin, kaum yang lebay makanya jangan heran kalau ciri khas lg itu lebay gak banyak lebay dandanannya lebay ya lihat aja ya ada yang misalnya ke mall ya semuanya pink bulu mata pink, tas pink ya topi cowboy pink itu pipinya dibikin pink lebay banget ya kalau jalan ngetril kan gitu ya jalannya ngonek kan gitu ya bayangkan perasaan cewek yang asli jalan gak gitu gudu amat emang karena lebay kalau disakitin lebay akhirnya cemburnya berlebihan, jangan sakit itu lihat, bencong kalau disakitin apa? mati. saya sama bencong main tusuk aja. kalau perempuan istri kita, normalnya kalau sakit hati, paling piring yang pecah, ya, paling piring yang pecah, paling apalagi uh, uh, resuker yang dibanting itu doang. paling kalau kaum yang lebay ini mati itu yang menyakiti dia sesama pasangan dia mati makanya mereka itu kaum lembay jadi kalau dicalumni bilang kami di apa hak kami ham mereka teriak-teriak berkuar-kuar sampai menuntut bahwa oh, kami menuntut hak keadilan kaum yang lembay begitu padahal ada akhwat bercadar nggak boleh masuk perkantoran jubahnya disuruh untuk dicopot dan sebagainya mereka nggak lembay nggak sampai berteriak-teriak pelanjang dada sampai menuntut haknya nggak ada makanya lihat Ya, kaum yang lebay ini Mereka yang disebutkan al-Quran musrifin Musrifin itu kata israf artinya lebay Berlebihan, dalam hal berlebihan Ciri khas mereka Nah kalau kita lihat Bagaimana Nud Memberi petunjuk kepada keluarganya Untuk dalam hal ini dia menjadi Pelopor teladan untuk menjauhkan diri dari maksiat, maka para ayah Para bunda, dalam urusan Kita menjaga diri dan maksiat Tegaslah, jangan ada Wilayah Yubhad Wah subhat itu yang kita mencari dalil, kayaknya boleh Lena. Apalagi kalau anak kita itu masih di bawah umur 10 tahun, mereka lagi dalam konteksnya itu masih ditanam, dikuatin prinsipnya. Makanya kalau anak di bawah umur 10 tahun itu, itu hukumnya hitam dan putih, jangan ada wilayah abu-abu. Ya. Kalau sudah hitam, hitam putih putih, sudah bilangin aja. Nanti seiring di lewat 10 tahun dia belajar konsep namanya bahwa ada konsep yang namanya menyikapi men, men, men, realitas tapi kalau dari kecil udah dikasih enggak apa-apa nang enggak apa-apa oh ternyata yang tadinya di dilarang bapak enggak apa-apa kalau lapar. Ya saya ingat bagaimana diajarkan sama anak saya waktu safar ke luar negeri, anak saya waktu mau berangkat bilang, "Dik, Bi, kita beli ke ini yuk, ini market e, cemilan-cemilan." Ya udah, saya ber, karena enggak sempat dibeli dekat-dekat rumah, belinya di bandara. Ketika di bandara saya ngincer tuh ada saya seneng. Uh, keripik kentang gitu, waktu ada keripik kentang yang bentuknya tabung itu ya, terus saya bilang, ini dia ambil anak saya dengan cepat bilang, bi entar dulu lihat label halalnya ada enggak udah mau dibawa kasir dia bilang, begitu ngeliat ternyata enggak ada label halal wah iya ya enggak ada label halal, berarti selama dosa nih anak saya ingetin, bi apa-apa tuh lihat label halal dulu, ada apa enggak bener juga anak saya, enggak ada, padahal saya pengen banget kalau mau saya bilang gini, udah nak, belum tentu juga haram. Kan bisa aja gitu ya. ya. Ntar anak belajar untuk, kalau orang lagi lapar, dalil bisa dipakai. Saya bilang, oh benar juga nak, oh jangan nak. Walaupun kalau nanti udah gede mereka tahu belum tentu yang ada label halalnya itu haram karena banyak hambatannya kan. Sejadi belum izin HP ah, komo bunyinya belum keluar dan sebagainya, sebagainya. Tapi anak baru hanya mengena prosedur dari bapak ibunya kalau tidak ada label halal hindari. Nah, kalau mereka sejak awal sudah kita matikan presisi enggak apa-apa. Oh, belum tentu juga gitu. Ya sudah mereka mikir udahlah beli disitulah saya belajar. Oh iya, kalau saya mengatakan enggak apa-apa, habislah anak saya prinsipnya udah ya udah. Ya cari yang ada label hal lain. Dicari nih, Bi, walaupun enggak begitu saya sukai pilihannya. Enggak apa-apa. Tetapi dalam hal ini kita harus tegas, makanya, apalagi seblang prinsip makanan. Ya, kalau Quran kan menyebut prinsip makanan itu apa? Kulumi ma fil ardi halalan thayyiban. apa yang muka bumi halal dan taib ya. itu prinsip orang tua yang harus ditanam khususnya pada anak. Kalau orang tua zaman sekarang karena sering wisata kuliner, prinsipnya beda. <tuh> kuliner maaf, bela ma murah, wa maknyus. Makalah apa di muka bumi murah dan maknyus. Makanya kalau apa-apa murah hana, murah hana, maknyus Gak, ma gak? Ma pernah tuh anak diajarin halal nggak, tausyih nggak, Sebagai orang tua murah, maknyus. Makanya konteksnya sekarang apa? Murah, maknyus, murah, maknyus. Yang benar tuh halal, ini prinsip dasar. Prosedurnya apa, kalau produk makanan lihat ada labelnya apa enggak, makanya sering, maaf sekali, gak tahu saya sudah pernah sampaikan di sini. saya tuh sering ngisi kajian khususnya kalau ibu ibu, majista alim ibu ibu, ibu ibu itu kan terlalu baik kalau ustadznya, saking baiknya dikirimin setiap ustadznya pulang itu adalah uh, bingkisan kue, nah seringnya mereka beli kue dari perusahaan roti, yang megah besar tapi gak ada label halalnya, dan saya tering banget terima itu berkali-kali saya ingatkan ya cek dulu mereka mau beli aja waktu saya lihat kok nggak ada hal-halnya saya googling di di uh, halal muji nggak ada nggak ada, ada rekomendasiin bahkan ada kecenderungan ada haramnya maaf akhirnya bingung juga kan ulat mau kita tolak sakit hati tapi kalau mau dibawa pulang buat anak malah nggak bagus Ayah, apa terjadi saya cari orang yang mau Ya, enggak, saya nggak makan cari, ketemu orang saya bilang ni, doyan roti nggak? Saya nggak doyan nih, ini kayak gini, soalnya kalau belanak dia percaya, ya udah. Jika pada buang mu bazir kena dosa, ya udah sebaik kasih aja ke dia kan gitu. Kenapa? Makanya penting kita juga harus memahami bahwa dalamnya hal urusan ini jangan disepelein, apalagi urusan halal. Ingat Adam diusir dari surga itu hanya karena makanan yang kita sepelein itu ternyata berdampak menjauh dari surga. Dosa pertama manusia itu apa? Masalah makanan. Ya. Masalah makanan. Dosa pertama Adam apa? Dia itu dilarang makan sesuatu, malah tertuk. Sampai alayniatkan hala'an hakuma tilkumusyjaratu wa kullakum innas syaitana laquma adumu bihi. Bukankah aku sudah katakan jangan dekati itu pohon? Tapi dia juga dimakan lagi. Inilah yang harus kita ingatkan. Makanya prinsipnya tegas dalam masalah halal dan haram. Dalam urusan gaji. Sering banget kita berpikir, Udahlah, husn, -husn aja insya Allah ini riski dari Allah. Kalau jelas-jelas kesuam jadi terima. Sebab apa sesuatu yang haram masuk dalam tubuh jiwa anak kita, Itu menjadi kendaraan bagi mengalirnya setan. Jangan salahkan kalau anak itu akhirnya menjadi susah ibadah Karena setiap dapat makanan dari kita bersumber dari yang haram menjadi kendaraan setan Itulah kenapa sering saya ingatkan Ortu yang mengabaikan hal dan haram bahkan membawa makanan yang haram dari list yang haram Sejatinya sedang berternak setan dalam tubuh anaknya apa yang terjadi kalau setan itu bertanak dalam aliran tubuh? Setan menjadi supporter bagi kegiatan anak. Kalau kegiatannya wura-wura, maksiat, itu energi anak nggak ada habisnya. Wah, bangun tengah malam. Kok bisa ya? Jam 2 malam anak gua bangun. Wah, kalau selamat malam bagus banget. Enggak, dia mau nonton bola. Enggak, dia mau kelabing, Wah, uh, adjojing. Kok ada, nggak ada energinya? Giliran mau masuk masjid baru domes. Sering. Mau oh, maaf nih kalau ada yang mesjid jampang banget hidup, itu jangan-jangan, jangan-jangan langsung bangun tak Ustaz mungkin halal-halal gitu ya. Maksudnya bukan apa-apa. Sebab setan selalu menjadi supporter bagi setiap aktivitas masyakat dan menjadi provokator ketika kita berbuat kebaikan. Makanya dibikin capek, bikin lemas, sakit kenapa? Karena dia mengalir dan mengalirkan darah. Dari mana sumbernya? Makanan. Makanya jangan sepelein. mencari gaji yang halal karena untuk anak ya anak pengen hafal Quran ingat Quran itu datang dari Allah mau teknik hafalan manapun ya ini ingat ya buat anak yang mau pakai teknik hafal maupun pakai metode psikologi manapun kalau Allah enggak izinkan untuk dihafal enggak bakal bisa Berarti apa urusan kebersihan itu penting kebersihan harta makanya Cerita dari bapaknya Imam Bukhari itu jadi pelatihan. Dia bilang apa? Seumur-umurku belum pernah aku memberikan sesuatu yang subhat apalagi yang haram. makanya Imam Bukhari itu hafalan hadisnya luar biasa. ya Sampai-sampai yang menulis hadis dari gurunya itu ngecek hadisnya benar apa enggak. Catatannya benar itu dari hafalannya dia. Selama ini kan orang hafal ngeceknya catatan Kalau zaman dia beda. Orang yang nyatuk ngecek hafalannya dia. Ya. Jadi dicatatkan eh, sudah benar enggak sih? Oh, dicek. Oh, ini salah, ini salah sekali. Siapa yang ngecek? Ini namanya Imam Bukhari. Nah, ini penting. Dari mana dia bisa nempel semua hadis, semua Quran? Karena keberkahan dari Rizki dari orang tuanya. Baik, so, ini yang keempat. <tuh> yang kelima, teladan dalam masalah kepemimpinan life skill menyikapi hidup dan inilah yang Allah pesankan kepada Ibrahim lagi-lagi Ibrahim ketika Allah ingatkan ini ja'ilul kalinasi imama duhai Ibrahim aku hendak memberi menjadikan engkau sebagai pemimpin manusia apa kata Ibrahim wa apakah aku bisa memohon anak dan keturunanku juga aku mohon Anak dan kepenuhanku juga menjadi pelopor dalam masalah kepemimpinan Bisa menyikapi hidup, life skill Inilah kenapa orang tua kalau ingin menjadi cetak anak berprestasi Jadilah orang tua berprestasi Ingin anaknya semangat belajar, jadilah kita semangat belajar Ingin anaknya kalau ada masalah berpikir, tidak main tabok Kita juga kalau ada masalah jangan main tabok Sebab anak belajar dari kita Kalau ada masalah didudukkan anak kesini ada masalah nih, ayah minta pendapat kalian. Itu ngefek ke mereka. Tapi kalau kita ada masalah, ngamuk-ngamuk, anak juga belajar begitu. Ya. Itulah kenapa mencetak anak berprestasi bermula dari kita juga. Karena cara kita menjalani kehidupan ditiru sama mereka makanya jangan pelekan, majang penghargaan itu bukan riak, tapi memberi inspirasi papa nih waktu di mana foto nih, waktu papa berjuang, misalnya ada beberapa orang tua waktu misalnya dia dulu angkatan yang 30an, 40an, matang waktu dia menjadi masuk pasukan TNI, pasukan wajib militer kemudian pasukan Hizbullah, kan dulu ada sama kayak kakek saya itu semua ketika memajang itu kagum ya penghargaan dan piala orang tua itu bentuknya motivasi Ketika kita dianggap karyawan keladen oleh, oleh perusahaan, boleh saja kita pajang di rumah supaya anak belajar. Ya Allah bapak gua itu dihargai oleh kantornya karena dedikasinya, loyalitasnya, setianya. Dia belajar juga kesetiaan. Dia belajar juga tentang loyalitas. Dia belajar tentang dedikasi dari mana ada bapaknya. Tapi kalau bapaknya itu dikenal, itu eh, tukang mabok. Gampang banget pindah kantor karena di PHK, pecat, ngadalin orang, tipu-menipu, anak juga belajar dari situ. Sekali lagi, kita adalah salah satu um, mode, apa, role model pembelajaran yang dilihat oleh anak. Karena itulah kenapa lima keteladanan inilah yang seharusnya kita pelajari dan kita perbaiki. Checklist, adakah yang dalam diri kita itu masih kurang dalam hal salat dan, dan akidah? Ya Allah, masih banyak jimat-jimat ini. Oh, buang. Dalam hal ibadah, ya Allah, sholat lima waktu aja bolong-bolong kesannya. -bolong Oke, okay. perbaiki sholatnya. Ya Allah, dalam hal amal saleh, Tidak ya punya niat untuk membangun masjid, buat apa tidak ada wakafnya, belum bisa tulis buku. Nah, segera lakukan. Yang keempat, dalam hal menjauhkan maksiat, gampang banget menggampangkan naksiat dari dalam cuma dosa kecil, ngelihat aurat perempuan, gambar porno dalihnya apa? ya eh, cuma dosa kecil. Padahal anak belajar dari orang tuanya menyepelekan dosa kecil, anak juga belajar menyepelekan dosa kecil. Yang kelima dalam masalah life skill menyikapi hidup, belajarlah kita jadi orang tua telah dan lainnya mudah-mudahan kita semua adalah orang tua yang bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak kita insyaallah dan kita akan menuainya yaitu di akhirat anak-anak kita akan menyaksikan tentang diri kita sebenarnya, maka aku lagi numar bahawa anak-anak itu akan ditanya tentang orang tuanya di akhirat nanti maka sungguh beruntung ketika anak kita ditanya bagaimana orang tuamu, jawaban mereka kuwa ahlul khair ayahku orang baik jawaban anak inilah sebagai saksi yang kuat yang akan memasukkan kita ke surga dan juga anak kita insyaallah subhanakallah wa bihamdik asyhadu warahmatullahi wabarakatuh